Satu, luwa, tiga, 4, Lima, nam, tuju, lapan. Oké, okay. Skaram wele ton bat, ya. Satu, luwa, Oh! ah. Satu, luwa, tiga. Aduh, Abdul, jangan malas-malasan dong. Lomba lari estafetnya tinggal tiga hari lagi. Aduh, tiga, uh, empat, ayo Dul, ikutan. Dengar Siva tuh, lima, enam. Siva, ini kan masih pagi. Abdul masih ngantuk. Ih. Emang kamu nggak pengen kita menang lembanya, Dul? Uh, menang lomba. Uh, Aduh. Diajak olahraga supaya sehat, Malah enggak mau. Si Fifi, h? apa? Siva, Siva, Siva, Siva, Siva. Oh. Siva, Siva, Siva. Gimana? Iya, iya. Oke, oke. hasil kita sih iya ya gak nyangka ternyata kalau Abdul digituin cepet banget larinya <laughs> tuh kan kalau nggak pakai malas-malasan kamu cepet larinya <laughs> iya tinggal dikasih semangat dikit aja sama ini nih ular daun <laughs> Abdul, Abdul kalian apaan sih maaf ya dulu Abisnya kita bingung, gimana caranya bikin kamu semangat olahraganya. Nah, kalau kalian ingin menang lomba larinya, kuncinya harus giat berlatih, hmm. gak boleh malas. Hmm, dengar tuduh. Seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah. Oh. Baik daripada seorang mukmin hmm. yang lemah. Wah, berarti Rasul dan para sahabatnya juga berolahraga ya Uma? Betul banget. Memanah, berkuda, berenang adalah olahraga yang dianjurkan Rasulullah. Karena dengan beribadah yang baik, diperlukan tubuh yang kuat dan sehat. Hmm. Dengerin tuh dulu kata Uma. Kak, lu keringutan tuh. Kayak habis kehujanan ya. Iya, <laughs> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> keringetan. Berkeringat itu proses pendinginan ra Membantu kita menjaga suhu tubuh yang optimal Dengan rajin olahraga bisa menyehatkan jantung Menguatkan otot Mencegah kegemukan Meningkatkan stamina Membakar kalori Terus meningkatkan daya ingat mm, mm, Dan yang pasti bikin happy Iya, benar kata Siva Wah Rara juga ikut olahraga dong Daya Kasifah Boleh Rara ayo Tuh dengerin Abdul. <laughs> Banyak banget kan manfaat olahraga Masih mau malas malesan Masya Allah Makasih ya Uma Udah dijelasin manfaat olahraga Iya sama-sama Abdul Abdul juga pengen sehat Kuat seperti Rasul dan para sahabat Nah kalau gitu Sekarang kita latihan lagi ke taman Yuk ayo-ayo Ikut ya Abdul udah semangat banget nih, ayo. Wih, Abdul. Lagi gak dikejar ular kan? <laughs> Loh, nunggu apa lagi? Ayo, ayo. Abdul semangat banget nih. Sabar, iya, sabar. Iya. Sabar dong, bos. Ayo, Nusa. <laughs> yuk, yuk, yuk. Hati-hati ya. <laughs> Oke, okay. satu, satu, dua, dua tiga. tiga. En 4 en 6 en pa, 8